Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du nastaqil hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar. Ikhwati fid-din rahiman Allahu iyyakum. Kita masih berada pada hadis Jibril alai salam yaitu ketika dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya mengenai Islam, iman dan ihsan. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan yang lain ataupun faedah yang lain yang berkaitan dengan ahammiyatul majalisil ilm berkaitan dengan pentingnya majlis ilmu yaitu masalah bertanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7 Fasalu ahlaz-zikri in kuntum la Tanyakan kepada ahlaz-zikr yaitu orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin agar mereka bertanya tentang perkara-perkara yang tidak dia ketahui tentang perkara-perkara yang belum dia mengerti Oleh karena itu Ketika salah seorang sahabat Terluka parah pada kepalanya Dan pada hari itu Musim dingin Pada saat itu musim dingin Dan dia bermimpi Mimpi basah Junub pada malam itu Sahabat yang terluka parah di kepala ini bertanya kepada teman-teman yang lain Sahabat yang lain Apakah dia wajib mandi? Teman-temannya menjawab Kamu wajib mandi Tidak boleh tayamum Kemudian mandilah sahabat ini Dalam keadaan kepala yang luka parah Dan setelah mandi Akhirnya sahabat ini tewas Kisah ini Dilaporkan kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW marah besar terhadap para sahabat Yang telah berani berfatwa Tanpa ada landasan ilmu Kemudian Rasulullah SAW bersabda Alasa'alu hina jahilu Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui Ala'in nas shifa lagi asu'al. As Ketahuilah bahwasanya obat kebodohan itu adalah bertanya. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita kita bertanya, apa, kita bertanya terhadap permasalahan-permasalahan yang belum kita fahami. Ataupun permasalahan yang belum kita ketahui. Terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara dinul islam. Perkara yang berkaitan dengan syariat islam. Jadi bertanya. Merupakan salah satu cara. Untuk memperoleh. Memperoleh ilmu. Sebagaimana Jibril juga bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad akhbirni anil islam. Ya Muhammad Beritahukan, kepada, beritahukan aku tentang Islam dijawab oleh Rasulullah kemudian dia kembali bertanya Ya Muhammad wa akbirni anil ihsan wa akbirni anil iman diberitahu oleh Rasulullah SAW kembali kemudian ditanya lagi Ya Muhammad akbirni anil ihsan Ya Muhammad beritahu kepada aku tentang ihsan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ijibril AS kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada para sahabat Supaya bertanya tentang perkara-perkara yang tidak diketahui, oleh karena itu Allah Subhanahu Wataala menyebutkan landasan utama dalam perkara ini yaitu fasalu ahladikri inkuntumla taalamun. Tanya saja kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Tentunya jika kita bertanya tentang masalah syariat, kita tanya kepada orang-orang yang memang mendalami perkara syariat. Apabila kita tidak mengetahui masalah teknologi, kita tanya kepada orang-orang yang mendalami teknologi. Apabila kita bertanya tentang masalah masakan, kita tanya kepada orang-orang yang ahli tata boga misalnya. Apabila kita bertanya tentang jahit-menjahit, ya kita tanya kepada tukang jahit. Inilah yang disebut dengan ahli zikir. Ya, mereka yang mengetahui. Karena tidak mungkin kita bertanya masalah-masalah syariat, kita ajukan pertanyaannya kepada tukang jahit. Kebutuhan tukang jahit ini tidak tahu apa-apa tentang masalah syariat yang tahunya masalah jahit-menjahit. Tentunya tidak akan dapat pertanyaan yang diajukan kepada orang yang salah tidak akan dapat mengobati penyakit bodoh yang ada pada orang yang bertanya tersebut. Jadi bertanyalah kepada orang yang dapat me menghilangkan ataupun menyembuhkan penyakit tidak tahu yang ada pada diri kita tersebut. Ya. Dalam kisah ini, dalam masalah Fas'alu ala zikri ikutum la ta'alamun Syai Usaini rahimahullah dan kasetnya Pernah menceritakan pertemuan Seorang pendeta dengan seorang ustad Pendeta ini kebetulan mengetahui Salah satu hadis, salah satu Quran Salah satu ayat yang isinya uh, Yang menyebutkan Tibia dan lukulisye Bahawa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu Dan pada saat itu Mereka sedang Dihadapi Uh, mereka sedang berhadapan dengan makanan pendeta ini bertanya kepada sa, si, si ustad Quran mengatakan bahwasannya dalam Al-Quran dijelaskan segala sesuatunya tanpa terkecuali si biar dan lu klise yeah. diturunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatunya kemudian kata pendeta ini apakah di dalam Al-Quran uh, apakah makanan, makanan ini termasuk sesuatu kata Ustaz, ini yang termasuk sesuatu sekarang mana ayatnya yang menjelaskan bagaimana cara memasak masakan ini ya, bagaimana cara memasak masakan ini, bagaimana caranya kalau seandainya yang dia hadapi ya, makanan yang dia hadapi itu rendang coba cari mana, mana ayatnya ataupun hadisnya yang mengajarkan kita bagaimana cara membuat rendang, bukankah rendang itu sesuatu ya, rendang itu termasuk sesuatu kalau seandainya tidak ada berarti bohong apa yang ada dalam Al-Quran yang mengatakan menjelaskan segala sesuatu tetapi ustaz ini bukan orang yang bodoh juga dia bisa menjawab, ya ada penjelasannya dalam Al-Quran apa saja yang kamu tanya berendang, sempah deh apa lagi ada dalam Al-Quran dia bilang ada ada dalam Al-Quran, buat apa saja ada dalam Al-Quran tuh, mana ayatnya dia ya mungkin mikir-mikir, mana ada di rendang tercantum ayat rendang dalam Al-Quran ada kata, kata pendeta ini ada, kata ustaz ini ada. Loh, mana dia? Ayatnya yaitu fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Ta tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Itu ayatnya. Jadi kalau kamu enggak tahu cara buat rendang, tanya kepada orang yang pintar buat rendang. Jangan tanya kepada tukang beca. kan begitu yang enggak pandai buat rendang. Nah, jadi demikian. Fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Ta jadi memang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Atau membuat apa saja? Ada dalam Al-Qur'an. Kalau tidak ada Al-Quran, pasti Allah lah dikeringkan untuk melata Alamu. Jadi demikian para ahli fiqih Nuhaimi Nuhullah wa Iyaqum. Kemudian, ya, kemudian bertanya itu juga ada adabnya, dan bertanya merupakan salah satu tanda orang ini uh, orang ini fakih atau tidak cara bertanya. Wallamaka nahl amru kamabayantu, fa inna husna sual yuinu alaihi. Wa man ahsana tas'al Apabila perkara ini ber- sebagaimana yang telah kujelaskan, ya. Maka bertanya yang baik itu dapat menolong dia untuk menghilangkan kejahilannya. Cara bertanya yang baik Waman ah sangat soal ulim bagi siapa yang pandai dan bagus dalam bertanya, baik dalam bertanya, pandai dalam bertanya, maka dia akan mendapat pengajaran. Ya kan sering kita lihat apakah pertanyaan tersebut melalui e, langsung ya ataupun melalui tulisan ya terkadang kita nggak paham apa yang ditanya dan begitu atau terkadang kita nggak paham apa yang yang dituliskan dalam pertanyaan tersebut. sudah jadi demikian para ikhafidin rahiminallahu wa iyyakum. Oleh karena itu al-Allamah Ibnu Qayyim al, Ibn al zauziyah al-Jauziyah Rahimahullah, berkata dalam kitab Al-Miftah Darus Saadah, "Wal lil ilmi sittu maratib." Ilmu itu ada 6 tingkatan. Yang pertama, yang pertama, awwaluha husnul Yang pertama sekali bagus dalam bertanya bertanya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Pertanyaannya bagus begitu. Waminan nas maiyuhrimu hu maiyuhrimu hu lih ada minhasyitsu alih diantara orang-orang ada yang tidak mendapatkan ilmu karena tidak pandai dalam bertanya. Ya, karena dia bertanya, nggak pandai dalam bertanya, akhirnya dia tidak dapat ilmu. Mungkin apa yang ditanyakan, yang ditanya juga nggak paham, akhirnya dijawab tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan karena tidak pandai dalam bertanya wa immalia an naulayas alubi halih atau dia bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi al yaz an shayinu kayruhu ahamu ilaih atau dia bertanya tentang sesuatu padahal pertanyaan yang lebih penting itu yang lebih penting lagi ada yang lebih penting untuk dia ada dia bertanya Sementara ada pertanyaan lebih penting bagi dirinya. Daripada pertanyaan yang sedang diajukan. Akhirnya tidak dijawab. Tanya. Kami ya s'alu an pudulihi allati layaudurru jahluhu biha wa yada ma'la gina lahu. An ma'rifati. Seperti seorang yang bertanya tentang sesuatu yang kalau dia tidak tahu. Tidak membahayakan untuk hidupnya. Dan kalaupun dia tahu. Juga tidak bermanfaat untuk dirinya. Contohnya. Kalau Ada yang bertanya, Pak Ustaz, apa nama anjing Ashabul Kahfi? Apa yang kita jawab Narto, Budi? <laughs> di dalam Al-Qur'an tidak diketahui, tidak disebutkan siapa namanya. Ya. Seandainya nama anjing itu perlu kita ketahui, tentunya Al-Qur'an sudah menerangkan, tidak di diberitahukan ya sudah anjing saja sudah begitu. Oh, saya cari-cari riwayat anjing ini sanatnya di mana, di namanya? Karena tahu-taupun kita nama anjingnya tidak berguna bagi kita, karena Allah sendiri tak mencantumkan nama nama anjing-anjing tersebut. Nah Jadi demikian. Banyak lagi seperti uh, seperti seorang yang melintas di di sebuah perkampungan Wahiyahawi atau Nala Urushia, perkampungannya sudah ambruk, sudah hancur. Yeah. Orang ini me mengendarai mengendarai ke Kemudian dia berkata, "Annahyuhi hadi law ba'da mautih. Bagaimana Allah menghidupkan perkampungan ini setelah, setelah Allah mematikan orang-orangnya dan menghancurkan kampungnya?" Kata Allah, "Faamatahu, faamatahu Allah mi'ata Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan dia selama seratus tahun. Summa ba'dahu, ba kemudian dia bangkitkan kembali. Kata Allah, "Qala kam labi berapa lama kamu tidur? Kalaulah oh, kalalabis tu yoman aubadu yom. Aku hanya tidur mungkin satu hari atau dua hari. Kata Allah kalabadlabis kami ada am. Bahkan kamu telah tidur selama seratus tahun. Ya panzur ilal to ami kawashraw bi yata tanah. Kamu lihat makanan dan minuman kamu itu belum rusak. Panzur ilah imarika. Lihat keledai kamu yang sudah hancur. Ya, kalau dia sudah hancur muncul pertanyaan pak ustadz keladanya itu warna apa hitam merah putih ini pertanyaannya tidak berguna taupun kita warna putih apa gunanya dan nggak taupun kita tidak membahayakan tidak membahayakan bagi agama kita karena maka naro bukan allah tidak akan pernah lupa dalam arti jika memang perkara tersebut bermanfaat bagi umat manusia maka naro bukan jadi kalau ada yang bertanya sesuatu dia bermanfaat Ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat Ini menanyakan bahwasanya orang ini Apa namanya e, Orang yang Tidak layak untuk mendapatkan ilmu Dari pertanyaan yang Dia ajukan Ataupun memang dia tidak pandai dalam Bertanya nah, Jadi demikian para Yafafiddin Rahiminallahu Iyakum Wahada halun kathiru minajuhal Al-Muta'allimin Inilah kebanyakan, kondisi kebanyakan orang-orang jahil Yang terpelajar katanya Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya Kamu siapa namamu? Nama saya si Budi Mana Budi? Ini, ini jidatnya Budi Ini kepalanya Budi Ini hidungnya Budi, ini badannya Budi, ini bajunya Budi, si Budinya yang mana? Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang jahil sudah jelas saja, kalau jelas-jelas saja, coba sebutkan rukun-rukun wudhu yang jelas, yang harus dia lakukan tiap hari, enggak tahu. Enggak tahu. Tapi pertanyaannya terlalu jauh. Mana Budi? Itu apanya Budi? Ini ibu Budi. <guluh> <guluh> jadi anak kelas satu jadinya. ah jadi demikian, ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Terkadang membahas masalah-masalah Uh, yang terlalu jauh masalah yang sudah mendunia politik dunia dibahas tuntas dalam satu warung ya dibahas tuntas politik juzkus ini dan itu umat islam begini, begitu, begitu sampai sholat pun gak tahu lagi kapan sholatnya akhirnya apa? sesuatu yang lebih penting dari dia bagaimana cara sholat yang baik bagaimana wudhu yang baik itu dia tidak pelajari dia menganggap suatu ciri-ciri orang -ciri yang inflek itu membicarakan masalah-masalah politik, nah, begitu politik-politik yang dia sendiri bukan orang politik dan dia tidak tahu sendiri bahwa sebenarnya politik itu juga penipu kan begitu lain yang bisa saja lain yang dinampakkan lain yang yang di belakang namanya juga politik. Ah jadi ada yang hal-hal seperti ini dibahaslah demikian hebatnya sehingga menampilkan menampakkan bahwa dia sebagai seorang yang intelektual tadi. Aji demikian para kafirin, lahirin wa iyyakum. Ya, terkadang ya bertanya tapi pernah masalah-masalah yang tidak perlu. Kalaupun diketahui tidak berbahaya bagi dia, kalaupun dia tahu tidak ada manfaatnya bagi dia. Nah, jadi demikian para ulama fi din rahimanillah <tuh> wa iyyakum. Qala Mujahid. Mujahid berkata, "La ya'talla mu al-'ilma al-mustahi wal mutakabbir." Tidak akan dapat, tidak akan mendapat ilmu orang yang malu dan orang yang takabur. Malu ini malu bertanya, malu ngaji, tidak ya. akan dapat ilmu. Ngaji kok malu kan begitu? Malu ah ngaji, ya, begitu. Tidak akan mendapat ilmu ketika dia tidak mengetahui mau. Ah, segan, segan. Kalau lagi ganggu anak gadis orang nggak segan dia. Tapi lagi bertanya masalah ilmu, segar. Makanya kata mujahid tidak akan mendapat ilmu orang yang seperti ini. Malu, tapi malunya tidak berada pada tempatnya. Rasulullah dari sebuah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu, uh, Abu Sa'id al-Khudri. Bahwasanya Rasulullah s.a.w. Karena Rasulullah s.a.w. asyaddul haya min min azra' fi khidriha. Rasulullah SAW, seorang yang lebih pemalu daripada anak gadis, pingitan. Pemalu di sini apa? Pemalu tidak ketemu orang. Pemalu di apa? Pemalu artinya apa? Malu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Begitu. Yeah. Karena pada zaman dahulu yang namanya anak gadis, pingitan lagi, itu malu. Bertemu dengan laki-laki saja malu. Kalau sekarang, jangankan yang pingitan. Hahaha. Yeah. Huh? <laughs> Maksudnya nak garis dulu ya, sekarang ada juga lah satu-satu. Ajarin demikian para kafirin wa yakum asalnya pemalu. <laughs> Tetapi kalau dia melihat wa idharo ashayun yakrahu apabila dia melihat sesuatu yang tidak dia suka akan terlihat apa namanya terjadi perubahan raut wajahnya. Begitu. Dan ketika dia melihat sesuatu yang terlarang beliau beliau langsung menegurkan begitu Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan Inna Allah, la al Allah subhanahu wa ta'ala tidak, tidak malu dengan kebenaran, jadi dengan kebenaran itu kita tidak perlu malu malu apabila kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah nah, begitu, malu jika melakukan hal-hal yang dapat mencoreng nama baik kita gitu, malu untuk melakukan hal-hal yang dianggap masyarakat tabu, dan lain-lainnya ini yang dikatakan pemalu yang sebenarnya tetapi ketika dia tidak tahu masalah sholat sholat zuhur berapa rakaat ya udah kuliah ini, udah mau hampir S1 sholat zuhur berapa rakaat ya, ingat-ingatnya 3 tah 3, tah 5 misalnya ini karena ada juga seperti ini, ya, seumur-umurnya gak sholat ya. orang tuanya semua lingkungan-lingkungan lingkungan gak sholat misalnya, bisa saja seperti itu ya mau tanya ah malu ini bukan malu namanya ini adalah pengecut ya ini adalah pengecut bukan malu bertanya untuk kebaikan Bukanlah suatu hal yang uh, apa namanya bukan dikatakan sifat pemalu jadi malu malu itu adalah malu untuk untuk berbuat perkara-perkara yang terlarang itu yang dikatakan malu misalnya Timbul dalam hatinya bisikan, "Wah, oh, diganggu itu anak gadis lewat. Ah, malulah. Kita seorang muslim, ngaji lagi. Malu, ini kenapa malu." Ya, ini baru dikatakan dikatakan malu. <tuh> Jadi demikian para al-hafizhin rahimanallah wa iyyakum. La ya ta'allamul ilmal mustahi wal Tidak akan mendapat ilmu orang yang pemalu, malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, kan begitu? Tidak mau bertanya, dia jelas tidak tahu. Misalnya dia mau datang berkunjung ke rumah saya. Tidak tanya-tanya, Ustadz, di mana alamatnya? Mencirim. Oh iya, gampang. Tiba di sana tidak tanya-tanya. Ya keliling-keliling dia semencirim. Apa nah, begitu Mau tanya? Ah, segan malu ah. Takut dikatakan orang kampung. Kan begitu kita kadang-kadang takut dikatakan. Oh, mungkin orang kampung ini masuk kota, tidak tahu alamat. Kan nah, begitu. Malu? Malu bertanya? Ya, jalan-jalan. Malu pertama jalan-jalan enggak, enggak dapat tempat. Ya, eh, enggak tempat yang dituju tidak dihadapi. Tidak akan mendapat ilmu orang yang malu, kemudian apa lagi yang mutakabir, orang yang takabur. Nah, ketika kita beritahu ini hadis, "Woi, oh, saya sudah 13 tahun yang lalu tahu itu." Nah, kan lu itu. Kamu enggak ditanya hadisnya. <mintu> "Oh, saya sudah tahu. Kamu belum lahir saya sudah tahu." <mintu> Ini orang mutakabir namanya, ya. Maka tidak akan mendapat ilmu. Oleh karena itu Imam Syafi'i yang merupakan gurunya Imam Ahmad, apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu tahu hadis satu hadis, beritahu kepadaku. Nah, biar kami juga mengetahui hadis itu dan mengamalkannya. Ini guru kepada murid. Ini guru terhadap terhadap murid. Tidak malu. Sebagaimana Ibnu Abbas yang mendatangi para sahabat yang lainnya dikarenakan satu hadis yang dia tidak tahu, ya. Dia enggak malu nunggu di depan di depan pintu sahabat tersebut. Sampai sahabat tersebut ketika dia mengetahui Ibu Abbas menunggunya, "Loh, kok kamu yang menunggu? Utus sajalah orang-orang biar aku yang mendatangi Anda. Kan begitu. Keponakan Rasulullah, apa namanya sepupu Rasulullah, ya? Eh? Sepupunya Rasulullah, pupu, sepupunya presiden lah begitu kita katakan. Bukan presiden negara Indonesia, bahkan negara yang sangat besar kan begitu. Ajarin demikian. Namun tidak takabur dan tidak malu untuk mendatangi satu ilmu kemudian para akhafiddi rahimanallahu ayyakum berkata malik bin anas, siapa ini malik bin anas sahabat ha? siapa imam malik, malik bin anas, kalau anas bin malik baru sahabat Berkata Malik bin Anas, kahimohullah jah ibnu Aijlan ila Zaid bin Aslam fasaalau anshain fakallat aley. Datang ibnu Aijlan kepada Zaid bin Aslam dan dia bertanya sesuatu, tapi nggak pandai bertanya. Kala lalu Zaid, Zaid berkata kepadanya, idhab fata alam kayf atas alsum Kamu pulang saja, pulang belajar bagaimana bertanya. Kalau sudah pandai kamu bertanya, datang dan silakan bertanya. Nah, jadi demikian. Jadi bertanya bertanya itu juga ada bagaimana bagaimana cara bertanya yang baik begitu. Kemudian para kafirin, wa haminallah ada beberapa hal yang perlu antum ketahui mengenai bertanya. Pertama ayyakuna soal istifsar. La ta'annut. Bertanya untuk suatu keterangan. Bukan untuk. Apa namanya. Untuk mendebat. Bukan untuk mendebat. Misalnya. Uh, pertanyaan mudah lah misalnya. Seorang bertanya. Ustaz. Rukun salat ada berapa Pak Ustaz? Rukun salat ada berapa? Kata si Ustaz mengatakan Oh ada 12 mungkin waktu itu Itulah yang dia Yang dia ingat Oh tidak Ustaz 13 Ustaz bukan bodoh juga rumah Ya jadi seperti ini ada yang seperti ini ya Ada yang seperti ini Dia bertanya itu Bukan bertanya bukan minta keterangan Tapi apa? untuk ngetes ustaz kan begitu Jibril ya, Jibril ketika bertanya bukan dia untuk mengetes Rasulullah tapi untuk agar orang yang mendengar itu mengetahui apa jawabannya Jibril tahu Rasulullah tahu jawabannya kan begitu ya Muhammad akhbirnya anil Islam ya Muhammad beritahu kepada aku tentang Islam agar jawaban Rasulullah s.a.w. itu bermanfaat untuk para sahabat Jibril sendiri tahu Karena setelah Rasulullah menjawab, apa kata kata Jibril? Sedak Benar loh. Makanya para sahabat mengatakan, Pak Adi benar lah ya alu wias adjeku. Kami heran, dia bertanya, dia boleh membenarkan. Karena Jibril sudah tahu. Jadi boleh kita bertanya, ya walaupun kita sudah tahu jawabannya, gunanya apa? Dengan harapan jawaban tersebut agar diketahui oleh yang lainnya. Nah, begitu. Agar uh, jawaban tersebut bermanfaat untuk yang duduk di majelis tersebut. Walaupun dia sudah mengetahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalu ahlazikri in ta tanyalah orang ahlazikri apabila kamu tidak tahu faman lam yasal faman, uh, faman ya'lam ya sa'ala hatta yualam. bagi siapa yang tidak tahu dia bertanya agar dia bisa diberitahu nah, jadi demikian Kemudian la ya. yaju sual wa amma la yahtaju Jawabuh. Jangan bertanya tentang sesuatu yang tidak dia perlukan. Dan kemungkinan juga dan uh, dan dengan dan jawabannya juga akan me, apa namanya? Akan akan membahayakan orang yang bertanya sendiri. Akan membahayakan orang yang bertanya itu sendiri. Contohnya seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa ayahku? Ini di majelis taklim, di majelis para sahabat, ya Rasulullah, siapa ayahku? Jadi dia bertanya tentang siapa ayahnya? kata Rasulullah, ayahmu sifulan tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang diperlukan pertanyaan yang kurang diperlukan kalau antem tanya, Tad, ayah saya siapa? <SILAR> gimana kira-kira? Eh, siapa ayah saya? tanya aja kan ibu. insya Allah dia tahu siapa ayahmu <SILAR> begitu. ada gak seorang ibu gak tahu siapa ayah anaknya? ada saja, bisa, jalan, bisa jadi eh, jadi intinya bertanya sesuatu yang perlulah. Jangan bertanya sesuatu yang tidak tidak perlu. Kemudian apalagi? Jangan bertanya sesuatu yang dapat menyusahkan kaum muslimin. Yang dapat menyusahkan kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana Hadis dari Sa'id radhiyallahu anhu anim Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu Inna al-Zamal fil Muslimin jurman mansa alansai inlam yuharam kayuharim min ajarimas alati sesungguhnya seorang Muslim yang paling besar dosanya terhadap Muslim yang lain yaitu dia bertanya tentang satu hal yang tidak diharamkan akhirnya jadi haram gara-gara pertanyaannya ya akhirnya diharamkan di gara-gara pertanyaannya kemudian poin yang selanjutnya Walihadaka na sahabat wa tabi'in yakrahuna sual an hawadith qabla wuku'ih Padahal kerana itu, para sahabat dan tabi'in tidak suka memberi jawaban terhadap pertanyaan yang belum terjadi Pertanyaan yang belum terjadi Seperti pertanyaan Pak Ustaz Kalau seandainya kita jalan-jalan ke bulan Masuk waktu zuhur Waktu masuk zuhur, kira-kira dari mana tahu apa ukuran masuk waktu zuhurnya? Pakai taqim mana? Taqim Amerika, Indonesia, atau Jerman? Kalaupun kita sholat kemana ya kawasan? Kiblatnya? Oh nah, gitu. Ada. Kemana kiblatnya? Kan begini perkara-perkara yang aneh-aneh. Walaupun itu mungkin terjadi, tapi kan ini belum terjadi. Jadi ini mungkin bertanya, kemana? Itu nanti kalau ke bulan di jamak kosor apa gimana ya? <guluh> jamak kosor. Ah jadi demikian para wafidin rahimanallahu iyakum. Ya tentunya bilangan hari nanti di bulan kan beda dengan di bumi. Ya. Bumi satu hari satu malam kan dikarenakan rotasinya. Bulan kan lain lagi. Lantas gimana hitungan-hitungan harinya? kan begitu jawabannya bagaimana makanya jangan tinggal di bulan di bumi aja <SILENCIO> apa yang tinggal di bulan <SILENCIO> atau kalaupun mau bertanya juga jawaban nanti kalau kamu ke bulan telepon saya nanti kita kasih tahu apa jawabannya ya jadi demikian para kafirin wa lahi minallahua iyya sering kita lihat ada yang seperti itu dalam kitab kita fikih contohnya yang lain seandainya Ka'bah dipindahkan ke India kemana kiblat kita Nah, seandainya ini ada dalam fikih fikih Hanafi. Ya. Seandainya Kaabah dipindah ke India, berubah enggak kiblat kita? Nah, jawablah antum ini. Coba jawab. Kemana harus belok? Masih tetap ke Mekah atau ke India ke New Delhi atau ke Bombay? Itu bagaimana begitu. Bahkan ada perkara-perkara yang porno. Contohnya ya, contohnya banyak ya. Seorang ihram itu kan enggak boleh berhubungan. Jadi dalam fikih Hanafi itu, bagaimana seandainya si wanita ini dari kampungnya sudah bawa kemaluan keledai. Ketika dia ihram dimasukkan. Gimana ihramnya? Batal apa enggak toh? Kan goblok kali ini pertanyaannya. Ngapain dia bawa-bawa itu? Enggak <gak> <gak> <gak> punya kerjaan. Nah, ini salah satu contoh, dan ini ada dalam kitab-kitab fikih. Ada yang lain, bagaimana seandainya masjid itu dibangun dengan menggunakan air sperma, apa hukum saling menjadi silok? Ini dari mana dia dapat segitu ketubangan? Apa ada peternakan? Ini salah contoh dan itu ada dalam buku-buku fikih. Dan ada dalam buku-buku fikih terlalu luas apa namanya jangkauan fikihnya sehingga dibenci oleh para ulama fikih-fikih seperti ini. Ini salah contoh. Makanya para sahabat dan tabiin. Ya membenci pertanyaan-pertanyaan, membenci pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Ya, demikian. Kemudian, wajjuju sualul fakih awal alim andalili, boleh bertanya. Uh, ketika bertanya kepada seorang yang alim atau fakih boleh menanyakan dalil boleh, me boleh menanyakan dalil atas jawabannya sebagaimana kata Khatib Al-Bugda dalam kitab Al-Fakih Al-Mutafakih fa'idha fa ajabahu Al-Fakih Al-Fakihu an-mas'alatin jaza'ai yastafhamahu an-jawabihi aqalahu an-asarin am-an-ra'i apabila seorang fakih Memberi jawaban atas suatu permasalahan. Maka orang yang bertanya boleh meminta dalil. Boleh bertanya kepada si paki. Apakah jawaban tersebut ada dalil. Atau hanya sekedar pendapat. Nah, jadi boleh. ya Bertanya tentang? Tentang dalil. Kemudian apa lagi? Wajuzulawayyaz al-amma. Ramadu minal kalam. Dia juga boleh bertanya tentang. Kalimat-kalimat yang tidak dia pahami, kalimat-kalimat ya, yang tidak dia pahami. Seorang yang belajar, ketika dia mendengar perkara ataupun satu kalimat yang tidak dia pahami, dia boleh bertanya, oh, Ustaz, maksud omongan ini apa? Apa, apa? apa maksudnya? Begitu, supaya dia tidak salah dalam memahami perkataan si alim tersebut. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala dia berkata. Salaitu ma'a Rasulullah Salawat salam laylatan Fa'atolal qiyam hatta hamamtu Atta hammamtu bi'amris su' Kata Abdullah bin Mas'ud Pada suatu malam, aku salat bersama Rasulullah Dan beliau berdirinya panjang sekali Lama sekali Sampai aku menginginkan Sampai-sampai aku Ingin berbuat perbuatan yang jelek Ingin berbuat perbuatan yang jelek Ini kan masih masih sama perbuatan jelek yang bagaimana kan begitu? Kira dikatakan wa ma hamam tabih. apa keinginan jelekmu itu? Kata Ibn Mas'ud, hamam tuan ajris wada aku yaitu aku sampai-sampai aku menginginkan untuk duduk dan tidak selamat bersama beliau karena sangat panjangnya. Jadi ini artinya maksud aku ingin berbuat jelek itu diminta keterangan oleh orang yang mendengar apa yang kamu maksud dengan ha? perbuatan yang jelek. Jangan jangan mau membunuh kan juga perbuatan jelek. kan begitu. Makanya perlu keterangan supaya tidak salah dalam memahami. Para kabidin rahimanallahu ayyakum Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' Lahlak Arawi al wa Adabus Sami' mengatakan tentang perkara-perkara adab, perkara-perkara ya. adab bertanya. Pertama, min al adab i'dah roh hadisan faghar do li talbi fi fi khala fi fi khala fi khilaluh fi khilalihi shayon arad aswalanhu. Allah ya salawatu <tutup> fitil kalhal hatta yan hatta yan hirrawi hadisahu summa saala amman aradolahu. Di antara adab bertanya terhadap seorang perawi hadis oh, apa sih kampanye iya ah sih siapa tidak teriak oh kusim. jadi para imam binulahimana allahillakum tahun satu ber, ada bertanya terhadap seorang muadz ketika seorang muadz itu meriwayatkan suatu hadis atau dia sedang menerangkan suatu permasalahan dan pagi yang mendengar muncul suatu pertanyaan hendaklah dia sabar tahan dulu jangan dia potong apa tanya dulu pak jadi yang yang sedang dibicarakan kadang-kadang bisa buyar. sudah dijawab tadi kita bicara apa kan sering begitu bicara apa kita tadi nah, begitu jadi dia harus sabar sabar kadang-kadang alasan yang mendengar ini kalau nggak ditanyakan sekarang nanti lupa makanya jangan apalah catat begitu kalau memang mau bertanya jangan dipotong pembicaraannya jadi dia sabar nanti kalau sudah selesai baru dia bertanya yang kedua <tuk> wajahnya naik soal muhadis dihakkan kalbu masyukulan hendaklah ada menghindari jangan bertanya seorang muhadis jika dilihat si muhadis ini sedang sibuk ya. misalnya dia siapa nih si seorang alim ini seustad naik kereta mau kok tengah jalan <tuk> sibuklah si dia bersihkan busi datang muridnya, murnya pelatanya <tuk> <tuk> Ini enggak akan bisa dijawab kan begitu. <SILENCIO> Ini contoh, ya, contoh. Iya dia sedang sibuk, ada banyak masalah-masalah. Sedang sementara perhatian dia sibuk dengan kereta yang sedang mogok. <SILENCIO> Maka jangan ditanya kalau sedang sibuk. <SILENCIO> Selesaikan dulu sibuk, bantu dia dulu menyelesaikan sibuk sudah hidup, kan begitu. Ajak ke warung makan, <SILENCIO> tenang. <SILENCIO> Sudah tenang lur tanya, apa gitu jangan lagi sibuk ini keringatan begitu. Lagi musim panas lagi. <tuh>. Kemudian. Walayambal ya ta wa huwa wa Jangan dia bertanya ketika dia sedang berdiri. Wa aw huwa ya'au atau sedang berjalan-jalan, sedang berjalan. Walianna likulli maqamin maqal, karena masing-masing tempat masing-masing ucapan itu ada tempatnya. Ah begitu. Kemudian yajibu ayyadku rosail lil muhaddis suruq al hadis alladhi yuridu ayyuhadithahu. Bagi seorang yang bertanya tentang kepada seorang muhaddis tentang satu hadis. Tidaklah dia sebutkan perawi-perawinya. Kalau sekarang tidak ada lah ini ya. Satu-satulah kalau bertanya. Ustaz bertanya tentang hadis disebutkan. Anfulan, anfulan, anfulan. Yang mungkin ustaz aja tak ahfal kan begitu. Nah, jadi demikian. Wa idha Apabila seorang muhaddis menjawab pertanyaan orang yang bertanya maka hendaklah dia mengambil jawaban tersebut atau memaafkannya ya. dan jangan menggerutu Kalau ada yang seperti ini ketika seorang bertanya Uh, tentang satu permasalahan terkadang seorang seorang guru itu menjawab dengan ketus. Ya, yeah. menjawab dengan dengan ketus. Seperti eh uh, apa apa uh, masalah-masalah begini dan sebutkan dengan cara rinci. Oh, begitu. Macam ujian. <laughs> sebutkan dengan rinci dan dalil-dalilnya. <laughs> Jadi, si Ustaz bertanya, "Oh, ini masalah bid'ah." Yeah. Ya. Masuk satu kan begitu Pak, pertanyaannya panjang. Ini perkara bid'ah. Nah, masuk pertanyaan yang lainnya. Terkadang kan perkara ini perkara uh, apa nama si ustaz menjawab dengan cara yang ketus. Karena dia lihat mungkin pertama pertanyaan ini belum layak untuk ditanyakan di majelis tersebut. Ya. Misalnya dia sedang duduk di majelis yang memang orang-orang itu gandrung dengan wirid yasin. Yang ditanya, "Ustaz, gimana dengan wirid yasin?" Tentunya si ustadz melihat ada satu perkara yang lebih penting dibandingkan masalah wirnya sin kan begitu? Kok dia si ustadz nih menjawab? Ah, ini bukannya belum belum belum beru? Ah jangan menggerutu ustadz ini gimana? Gak tegas? Gak tegas? Bida bilang bida dong? Kan begitu? Padahal nggak tahu bida apa namanya dia nggak tahu bagaimana kondisi majelis pada saat itu. Ada yang lebih penting daripada itu. Dia akan menerangkan masalah akidah dan lain-lainnya. Yang lebih penting dari masalah. Yang sekedar masalah wiritan. Nah begitu. Nanti belum apa-apa dia sudah bicara tentang wirid, Tentang wirid, Masalah akidah. akhirnya tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah begitu. Jadi demikian para Yafafiddin. Rahimani Allah waliakum. Saya kira itu saja pada siang hari ini. Nanti akan kita lanjutkan mengenai uh, ketika Umar. Bertanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, Ya Umar ada dari mana Israel? Ya Umar siapa? Tahu tidak kamu siapa yang bertanya? Kata Umar, ala, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan lah yang tahu, jadi akan kita bahas mengenai ucapan jawapan La Adri, tidak tahu apabila kita memang ya. tidak tahu. InsyaAllah pada Rabu yang akan datang. <tuh>